Petra bisnis dalam komunikasi Walaupun kita sadar bahwa kita harus menghormati orang Tetap saja kita harus punya teknik-teknik yang dapat kita pakai Untuk berdiskusi dengan orang Saya sharing 6 teknik ya Teknik pertama Menggunakan kata kita we, En dan bukan je bukan saya. Dus we naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, bisa naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kijk naar de kita, kita, kita, kita, Mengakui bahwa kita mampu Tapi tidak perlu terlalu congkak Kalau orang lain sudah mengerti kita bisa Bersikaplah rendah hati Yang ketiga, tanyakan apa yang dia katakan dengan lebih jelas ternyata orang itu kalau ditanyain lagi apa yang dia katakan dia akan dengan sangat senang hati dan mau untuk membalas atau menjawab pertanyaan Anda dengan jernih. Ini saya kira sangat penting karena orang kadang-kadang lupa dan malu bertanya. Padahal bertanya itu justru menguatkan dan membuat yang ditanyai menjadi lebih senang. Ini yang nomor tiga. Yang nomor empat, mintalah maaf kalau Anda merasa salah dan berkatalah terima kasih kalau Anda merasa diuntungkan. Jadi biasa katakan itu berkata dengan secepat dan sederhana Minta maaf dan terima kasih Ini katakan dengan sangat mudah Dan yang kelima, berilah feedback Kalau dia bercerita sesuatu dalam komunikasi Skill anda, berilah feedback Oh iya pak, wah saya setuju pak Wah, itu memang harus begitu, Pak. Ini memberi feedback. Karena dengan adanya feedback, orang akan merasa lebih mampu atau lebih suka berkata-kata atau bercakap dengan Anda. Ini yang kelima. Dan yang keenam, dan ini yang paling penting. Hindari perselisihan mulut. Avoid verbal opposition Kita harus menghindari Perkataan yang bertentangan Dengan dia, usahakan Kalaupun pendapat anda tidak sama Dengan dia, usahakan Supaya pendapat anda setidaknya Seperti sejalan, tapi anda memberikan Catatan bahwa itu tidak persis sama Kalau kita sudah pada awalnya Sudah bertengkar dalam arti kata Tidak sama pendapat, sama sekali Dia berkata ke selatan, anda ke utara Maka akan sulit percakapan itu Menjadi sebuah komunikasi yang baik. Mitra bisnis setidaknya enam hal ini dapat membantu Anda secara teknis untuk dapat lebih berkomunikasi dengan baik. Ya, Jadi tadi Anda ingat, berkatalah kata kita bersikaplah rendah hati tanyakan pertanyaan, minta maaf dan berterima kasihlah berilah feedback dan hindari perdebatan. Terima kasih saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses untuk Anda.